Thank you. Shopee. Jangan lupa untuk download aplikasi Shopee sekarang juga Karena ada banyak sekali promo besar-besaran setiap harinya Bener-bener setiap hari Dan promonya itu besar-besaran loh Gak percaya, cek aja sendiri Oh ya untuk periode 11 Juli Sampai dengan 11 Agustus 2019 Lagi ada 88 Shopee Mensell Pasti gratis ongkir Minimal belanja 0 <tuh> Pasti serba 10.000 Samsung S10 hanya 10.000 Pasti ada, kalau gak ada Cashback 288% Tunggu, Tunggu apa, apa lagi? Yuk belajar sekarang!